山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん山崎さん Ngitungnya dari mana ya kita punya buku nggak beres mesti perbaiki itu Terima kasih Baik terima kasih Pak Jimmy Pak Kevin selamat siang Halo siang Bu Silahkan komentarnya s a k a e y a s i l m a u k a l a u a k a r n a s i a k a n s i a k a n a r a l k m e n a r n i l a k a n s i a m e n t y a k n s i a n k e n t a r n s i i l a k a m e n t a r n y a s i a k i n k e n g a n y s m e n t a r n y a s a k a i t a r y a k a n s i l a n k o a s a k a n i a k s i a k a n i a k t a y a i a k a n i a k a t a r n a s k n a r y a s a m u n g k i n k m e n t i k i n k t a r a s m e n t i k i n m e n t a r a s i n y a s i l a Baik, sepertinya kurang bagus Pak a i v i n untuk hubungan kita ya Anda bisa m e n e l p o n kembali ke 6339160 Ibu Eli, selamat siang Siang Ibu Halo Iya, silahkan komentarnya Ibu Ibu, itu kasihan sekali ya Harusnya itu anak kecil itu、uh, dikasih pendidikan ya Bu ya Negara ini mau jadi apa Bu? Sedangkan koruptor membawa uang rakyat, uang negara i hukumnya cuma berapa tahun Malahan bisa keluar jalan-jalan Nazarudin enak-enakan di luar negeri nggak bisa tangkap negara anak kecil cuman umum berapa itu harus dikasih pendidikan dikasih pengalaman itu aja saya nggak setuju itu kasih bu baik terima kasih Bapak Tahiran selamat siang selamat siang silakan saya memberikan komentar walaupun anak kecil hukum tetap ditegakkan tapi yang jelas kalau untuk m e n y a p u t i yang kasus-kasus sekarang ini mungkin karena yang orang kecil itu duitnya nggak ada jadi hukumnya lebih disikir gitu Itu saja, baik, terima、okay. kasih yeah, Selamat siang Bapak Selamat siang Mbak Iya, saya kalau saya sebagai pemilik rumah ibadah Udah a m p u n i a j a itu anak Kemudian kita, kita didik dia dengan hukuman ya bersih-bersih di rumah ibadah Kalau dihukum secara、eh, perdata ya Atau pidana Kasian itu anak, se secara p s i k o l o g u dia akan akan merasa j i w a n y a masih kecil, labil nanti jadi dewasanya. Jadi kalau bisa memiliki rumah ibadah, udah maafin aja itu anak. Ya pikir dia akan tidak、uh, akan dipenjara selama tujuh tahun.、Hmm. Baik,、Oke. terima kasih Bapak, Ibu Wibi. Selamat siang. siang. Ini udah tahun a rekayasa, anak itu dipaksa maling, terus polisi perkara ini. ini semestinya itu ada rencana mau jahatin mau merusak agama itu itu jelas aja jadi ini memang rekayasa, cari p e r k a r a itu pasti masuk neraka kasih anak kecil itu yang mau p e r k a r a i n i kan polisi Nah orang-orang yang maksa anak kecil itu mencuri di situ, itu semua rekayasa, mau rusak agama itu coba, Pancasila tapi setiap minggu m a s i h ada gereja yang disegel Masuk neraka tuh orang kayak gitu tuh Masuk kurang kuala t Masuk disini gaus kacang lupa kulit Lupa sama nenek moyangnya siapa a k Budi selamat siang Mau komentar aja kesalahan Tidak pidana besar atau kecil Tetap aja tidak pidana Cuma memang harus dipertimbangkan itu adalah、uh, Hukumannya itu harus berat Atau ringan gitu ya Karena kasusnya disini adalah anak-anak Nah kalau kita perhatikan tindak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 でも私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私あちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た サンドジャワジャワジャワジャワジャワジャはジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワジャワ Membuka IT sendiri Misalnya seperti Anak mengambil stiker Di hukum 9 tahun Nah kenapa koruptor Kok di hukumnya ringan Nah berarti、uh, hukum itu masih bisa d i b e l i Sebenarnya udah bagus karena sayangnya Masih bisa dibeli Coba kalau dia itu Bisa membeli hukum yang orang nyolong Mungkin dibebaskan